Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin La hawla wa la quwwata illa billahi al-alihil Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Orang yang paling beruntung adalah orang yang sambil duduk, berdiri, berbaring, berjalan Selalu yakin Allah menyaksikan dirinya Menatap semua yang dilakukannya Dan mendengar apapun yang diucapkannya Di dalam surat Asyurah ayat 11 A'udhu billahi minat syaitanir rajim Laisa kamislihi syai'un Wahwasami'un basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dengan Dia dan Dialah Allah yang Maha mendengar, Samiun Basir dan menyaksikan, Maha menyaksikan. Seperti sekarang ini kita pasti disaksikan oleh Allah dan pasti ucapan ini didengar oleh Allah dan ucapan ini Allah tidak hanya mendengar ucapannya. Tapi Allah juga tahu niat di balik setiap ucapan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti untuk godol amal, faliqul khairan, auliahum. Berkata baik, benar atau diam, karena orang banyak celaka antara dua bibirnya dan dua pahanya. Kemampuan kita menjaga lisan. Itu salah satu di antara karunia yang membuat kita akan selamat Makin banyak bicara Makin banyak tergelincir kata-kata Makin banyak tergelincir kata-kata Makin banyak dosa Makin banyak dosa Banyak sengsara dan celaka dunia akhirat Oleh karena itu keyakinan terhadap Allah yang maha mendengar As-Sami Allah yang maha mendengar Ini penting menjadi Keyakinan kita Karena inilah yang akan membuat kita punya rem kuat Dalam menjaga lisan kita Nah Allah subhanahu wa ta'ala Mendengar setiap nada Setiap makhluk Bukan hanya kita yang didengar Para penjahat Yang mengadakan rapat gelap Di ruangan gelap gulita Dan mereka bisik-bisik Sampai enggak kedengaran yang oleh yang dibisikinya, Allah tahu, pasti tahu. Tidak ada rahasia bagi Allah. Orang yang pacaran pakai handphone, Allah tahu. Alat penyadap KPK, alat penyadap dari aparat itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan yang Allah tahu. Oleh karena itu, seorang yang beriman yakin ke Allah dia akan nampak dari kegigihannya menjaga lisannya orang yang paling senang bicara apalagi bicaranya seenaknya seenaknya celetak celetu banyak komentar banyak cemooh bohong itu ciri-ciri orang kurang keyakinan ke Allah siapa santri yang paling yakin ke Allah salah satu di antara cirinya adalah yang Paling menjaga lisan Makanya kita harus sangat ekstra hati-hati Karena bicara ini Seperti pistol atau senjata Sekali kata-kata keluar dari mulut Tidak bisa ditangkap lagi Ada hadis dari Rasulullah Yang mengingatkan kita tentang Bahayanya celetak-celetuk Komentar-komentar yang Sepertinya Eee eh, tidak sengaja tetapi bisa menentukan nasib kita. Bisa dibacakan Ustaz hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. <tuk> Dari Ibnu Karim Al-Bijami, sallallahu alaihi wa sallam. Dia berkata, aku dengar Ibnu Karim Al-Bijami dan di dalamnya ada seorang yang takir yang Suatu perjalanan yang diilhamkan oleh padahal ia sendiri melanggarnya tidak bersuara mesin, tetapi karena perjalanannya itu Allah mencatat perjalanan baginya sampai hari ia mencium Allah hari kiamat. Dan ada seorang Hadis ini mengingatkan kita untuk selalu Bisa mempertanggungjawabkan setiap patah kata kita Jangan sampai kita nyeletuk Main-main Tidak sengaja kita anggap remeh Padahal celetukan itulah yang mengundang murka Allah Dan dia bisa dimurkai Allah hanya dengan celetukan-celetukan Karena tidak ada satupun perkataan yang luput dari pendengaran Allah Oleh karena itulah kita harus berpikir lebih banyak Sebelum kita bicara Bagaimana caranya Dan apa ciri-ciri kualitas orang yang bicara Insya Allah sesudah ini kita bahas Ciri orang yang berkualitas Kalau bicara Jadi Rasulullah Menganjurkan kita untuk menyedikitkan bicara Kecuali Kalau kita yakin kebaikan Ciri orang yang berkualitas tinggi Ini yang pertama cirinya ya Kalau bicara Ciri khasnya adalah Selalu mengait kepada Allah Dalam urusan apapun Karena tidak ada urusan Yang tidak terkait dengan Allah Selalu jadi zikir Yang kedua cirinya Orang yang utama Kalau bicara Itu menjadi ilmu Sehingga kalau kita bertemu dengan beliau Kejadian apapun, nambah ilmu Ciri yang ketiga Orang yang bagus perkataannya Kalau beliau bicara Ada hikmahnya Sehingga hati kita terbuka Ngerti Dan ciri yang keempat Jadi solusi Jadi kalau sudah ngobrol Bicara, iman kita nambah Ilmu nambah Hati makin baik Dan semangat beramal Nah inilah pertataan yang bagus Yang mengajak orang ingat ke Allah Mengajak orang berbuat kebaikan Amar ma'ruf naimungkan dan mendamaikan orang Dua Orang yang lebih rendah dari itu namanya orang rendahan Apa cirinya? Orang rendahan itu kalau bicara itu cenderung ngobrolnya sibuk dengan peristiwa jadi ngobrolkan kejadian, apa aja yang dia lihat dan dia dengar Tapi tidak punya nilai zikir, tidak jadi ilmu, tidak jadi hikmah, tidak jadi solusi Dia cuman sibuk aja cerita rame Ah ini adalah orang yang biasa-biasa, maaf biasa-biasa Kurang baik karena setiap perkataan ada hisabnya Dia dengar sesuatu, dia sampaikan. Bahkan menurut Rasulullah, bagaimana? Kata, sabda Nabi tentang orang yang dengar diomongkan, dengar diomongkan. Jadi kalau di akhir kalau mereka Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah bertanya, itu bukan persoalan disebut sebagai perpisah atau biar dia menceritakan setiap abad yang tambang lisan ini naramen hadir di dalam hati. Dengar ini dia omongkan, nah itu sudah jatuh kepada pendusta. Kita artinya jadi kuburan. Kalau dengar sesuatu, apalagi aib orang berhenti di kita. Kecuali kita punya kewajiban untuk memperbaikinya atau kita harus tabayun. Tiga orang yang kelompok ketiga namanya orang yang rendahan siapa orang yang rendahan kalau bicara, bicaranya negatif terus jadi ja, nyaris gak ada bagusnya kalau ngomong jadi bangun tidur ah, badan gak enak bukannya bersyukur masih punya badan tiba-tiba dia menguap hmm, buah apa nih, mau benar pada beliau sendiri yang menguap ya kan mulut tetangga hidung Keluar ada ah, pasti macet nih. Saya paling sebel ngambek sama jalan. Lihat mendung, kalau dah mendung gini, ada <tuh> pasti hujan, bakal banjir nih. Eh, uh, malam lagi nanti terus mutu mendung. Lihat lampu merah, saya paling sebel perempatan ini. Merahnya lama, hijaunya sebentar. Ngambek sama jalan, Jalan, bolong-bolong, kacau nih pemerintah yang gini aja nggak beres, mutu kacau. Walaupun gelarnya berenteng Walaupun pakai sorban Kalau dia memang perkataannya buruk Yaitulah mencerminkan hatinya yang buruk Tapi ada satu lagi Siapakah dia? Yaitu orang yang dangkal Orang yang dangkal Apa cirinya kalau bicara orang yang dangkal? Kalau bicara cirinya adalah Selalu ngomongin dirinya sendiri Asal tahu aja ya Dulu wilayah ini semuanya sesat. Sesudah ada saya, semua jadi beres. Dulu ini saya yang punya. Itu sebetulnya warisan ayah saya. Saya sudah pernah kesusah oh, saya, saya. Jadi kalau ngobrol itu tidak ada yang lain kecuali ngangkat-ngangkat diri, nyebut-nyebut diri, ngomong harta-hartanya, ngomong pengalaman-pengalaman dia. Ngomong apa saja dia ngangkat. Nah, ini orang terdangkal. Yang dalam otaknya itu cuman dirinya aja dia sudah menuhankan dirinya sendiri. Bukan tidak boleh nyebut saya. Kamu siapa? Hm? Saya, saya saja biasa, ya. Tapi periksalah hati karena orang-orang yang banyak mengangkat memuji diri, itulah orang-orang yang tidak terpuji. Orang yang terpuji asli tidak akan sibuk memuji diri karena perilakunya, sikapnya sudah puas dengan pujian Allah Dan Allah lah yang menggerakkan hamba-hamba untuk memuji Mudah-mudahan empat contoh ini Membuat kita bisa menafakuri diri kita sendiri Jadi Kalau kita ingin selamat Bisa mengalahkan tipu daya setan Amal-amal kita aman Kita tidak memperbanyak musuh Mari kita amalkan Sesedikit mungkin bicara Kecuali Kita yakin Perlu bicara Karena manfaat Dan benar Jadi kalau mau bicara Lama mikirnya Bukan masalah waktu lama ini Tapi masalah kesungguhan Perlu gak nih saya ngomong Perlu tidak saya berkomentar? Manfaat tidak komentar saya. Manfaat tidak celetukan-celetukan saya. Allah ridho tidak dengan perkataan ini. Kalau belum berhasil mendapatkan alasan itu diam. Kalau diam nanti sepi bagus. Sepi dari dosa bagus. Sepi dari kesia-siaan bagus. Karena Rasulullah pun sudah mengingatkan. Min husni islamil mar'i Tarkuhu Malayani Kualitas keislaman seseorang Bisa dilihat dari kemampuan Dirinya Menjauhi hal-hal Yang tidak manfaat Diam lebih baik Daripada bicara jadi dosa Tapi bicara Lebih baik Kalau bicara lebih manfaat dan harus berani berhenti Bicara ketika sudah cukup Kalau saya niat cerama ini hanya untuk dikagumi Hanya untuk kelihatan fasih Hanya untuk kelihatan wibawa Ini saya gak dapat apa-apa nih Makanya kalau bicara lebih penting sekali merasa Ini Allah suka tidak kepada omongan ini Kalau Allah ridho yang bicara dapat pahala dan mungkin yang dengar oleh Allah dibalikan hatinya dapat ilmu dapat hidayah sehingga kalau mengamalkan pahalanya juga kebagian perlukah kita kursus bicara agar mempesona tidak perlu kursus terpenting adalah kursus menata hati sehingga setiap perkataan kita lahir dari hati yang bersih bukan pengen dikagumi bukan ingin dianggap kata-katanya indah, bukan ingin agar orang lain terpengaruh kita berkata karena Allah ngasih ilmu, ngasih kesempatan sampaikan. Mudah-mudahan Allah ridho. Lihatlah sejarah Rasulullah adalah termasuk yang sedikit bicaranya karena seluruh perilakunya adalah perkataan juga. Di sini sedikit tetapi raut muka, sikap, perilaku itu pun sudah rangkaian kata-kata yang banyak Percuma kita ngomong bagus kalau kelakuan tidak cocok dengan omongan Benar? Dan omongan bagus bukan dari mulut Tapi dari hati yang bagus Makanya bersihkan hati dari segala niat Selain Allah Maka sampaikanlah apa adanya Kalau sudah yakin manfaat kalau Allah nerima mudah-mudahan kata-kata yang sederhana tetap bermakna. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Duhai Allah yang Maha Tahu segala yang terucap, ampuni semua gibah yang keluar dari lisan kami. Ampuni fitnah yang tersebar yang berawal dari lisan kami. Ampuni semua kebohongan-kebohongan Perkataan sia-sia dan maksiat Yang terucap dari lisan ini Ya Allah jangan biarkan hati kami menjadi keras Membatu buah dari dosa lisan kami Melainkan bimbing ya Allah Agar lisan ini tidak berucap Kecuali ucapan yang koridoi Jadikan lisan ini selalu basah Menyebut namamu Selalu akrab dengan ayat-ayatmu jadikan lisan ini menjadi jalan ilmu jalan kebahagiaan jalan petunjukmu bagi hamba-hambamu namun pelihara ya Allah agar setiap yang terucap niatnya hanya karena engkau kami berlindung padamu dari semua petaka karena lisan ini ya Allah karuniakan kepada kami lisan yang dapat mengantarkan kami kepada ridhomu yang dapat mengantarkan kami kepada syurgamu Haruniakan kepada kami lisan Yang dapat mengantarkan kami berjumpa denganmu Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azabannar Amin ya Allah Ya Rabbana lamin Terima kasih para pemirsa kurangi ngobrol kecuali yakin manfaat hindari celetak-celetuk yang tidak kita pikirkan karena bisa mengundang petaka dan pilihlah kata-kata yang Allah sukai dan tidak melukai sesama mudah-mudahan lisan ini menjadi jalan kemuliaan keselamatan dunia akhirat kita amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh